Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'liman li fa'li wal istifadah wan nafa' min fa'dhi juna Muhammad sallallahu Dan yang kedua daripada al-ghusl. Mujibu al yang mewajibkan mandi. Yang kedua yaitu dukhulu hasyafatin. Masuknya hasyafah. Ya'du ra'su dzakar. Masuknya hasyafah. Au gad au gadriha. Atau masuknya ukuran daripada hasyafah Min fagidiha Dari tidak adanya hasyafah Walau kanat min dakarin maktu'in Au min bahi matin au mayitin Walaupun hasyafah tadi yang masuk Min dakarin maktu' Dari dakar yang terputus Ini goyah sebetulnya bukan untuk yang masuk Goyah untuk yang dimasuki Walauka nad min dakarin maktuk Walaupun ada itu hasyafah Dari dakar yang terputus Au min bahi matin Atau dari hewan Au mayitin Atau dari mayit Maksudnya perempuan itu Wajib mandi Walaupun kemasukan Dakar yang terputus Ada dakar terputus mas apa Diambil Dimasukkan ke Farsnya perempuan Tetap wajib mandi Kalau masuk masukkan hasyafahnya berarti wajib mandi Atau walaupun dari bahimah, dari hewan Memasukkan dakarnya hasyafahnya daripada hewan Dimasukkan ke kemalunya perempuan Tetap wajib mandi mayitin, Atau dari mayit Orang sudah meninggal Perempuan memasukkan farznya ke dakarnya Lelaki yang sudah mayit Tetap dia perempuan tadi itu wajib mandi Adapun pun dakar maktuk yang memilikinya apa wajib mandi? Ya enggak, sudah terputus kok Apakah bahimanya wajib mandi? Ya enggak Apakah mahitnya wajib mandi? Apa diulangi lagi mandinya? Tidak perlu Itu khoyah, bukan khoyah untuk ahasyafah Bagi yang masukkan Berarti kalau walaupun dakarnya sudah maktuk memasuk, dimasukkan sama perempuan Berarti yang memiliki itu dakar wajib mandi? Bukan Khoyahnya bukan ke situ farjan masuknya hasyafah ke mana yang wajibkan mandi ke faraj ke lubang Kubulan baik lubang jalan depan Auduburon atau jalan belakang dikatakan wajib mandi bagi orang yang memasukkan hasyafahnya ke faraj ke kemaluan itu memasukkan ke tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja yang dimaksud dengan apa? Faraj di sini apa? memasukkan hasyafahnya ke tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Kalau masih ke tempat yang wajib dibasuh ketika istinja, ya berarti belum wajib mandi. Jadi itu apa? apa? gait ya, syarat. Jadi, yang dikatakan faraj ila ma la yajibu ghasluhu fil istinjai iminal farji. Di situ dikatakan baik lubangnya itu dari jalan depan Atau jalan belakang Sama, min dubur atau min gubul Itu mewajibkan mandi Walau li bahi Walaupun dimasukkan ke hewan Walaupun dimasukkan ke hewan Kambing atau yang lainnya ya, Masukkan hasafahnya Ke lubang lubangnya walaupun itu kambing Tetap wajib mandi bagi itu lagi Kasamakatin Seperti samakah samakah itu kalau dibahasakan putri duyung walaupun seandainya ada dan pernah diceritakan katanya disebutkan di kitab Bahar fil Bahar Qala ashabuna di kitab Bahar namanya Qala ashabuna fi bahri al-Basrah ada di lautan Basrah samakah ikan ikan perempuan ini katakan putri duyung itu laha mempunyai kemaluan ka farj ka nisa seperti ke kemaluannya nisa Yuli jumin hasufaha ulmalahin ya, ini situ ya, apa Nelayan-nelayan yang ada di Basra saat itu Yang orang-orang bodoh mereka Mereka memasukkan Kemaluannya ke itu Ikan yang dikatakan putri doyong gitu. Akhirnya ulama setempat Mengatakan wajibkan mandi ya, Ada berarti ya Kasamakah berarti memang ada ya, Di kitab bahar disebutkan Berarti apa? Walau li bahimatin, walaupun memasukkan hasyafahnya ke bahima Ke hewan seperti apa, kasamakah atau yang lainnya Hewan yang lainnya Walaupun tidak disenangi Tidak ada orang syahwat sebetulnya Cuma dia aja over ya Dia aja kelebihan dosis ya. Tetap dia wajib mandi Au mayitin atau memasukkan hasyafahnya ke mayit Perempuan sudah meninggal Dimasukkan hasyafahnya ke fartnya atau kalau bank yang lainnya tetap bagi itu orang yang masukkan hasyafah wajib mandi. Bagi mayitnya apa diulangi mandinya? Walayu adu rasluhu tidak diulangi mandinya. Mandinya siapa? Mayit. Kenapa? Lingkito ita kelivhi karena sudah terputus taklifnya daripada mayit. Sudah meninggal berarti tidak mukalah dia. Apa wajib diulangi mandinya? Tak perlu. Sudah cukup mandinya tadi. Baik. Jadi Hadis itu dikatakan wajib mandi dengan memasukkan hafsyafah. Masuk memasukkan hafsyafah. Karena hadis ya idal taqal khitanani faqat wajbal husul. Ya jika bertemu dua khitan, ya, ini laki dan perempuan, ay idat jika sudah sejajar mereka masuk semuanya, faqat wajbal husul, maka wajib mandi. Baik itu kalau kalau memang ada hasyafahnya kalau ndak ada hasyafahnya ya dengan ukurannya ndak ada diciptakan tanpa hasyafah seandainya diciptakan tanpa ada hasyafahnya tanpa ada rok su dakar ya kepalanya ada tiba-tiba ada ya apa ya dengan ukuran ukurannya hasyafah umumnya ya kalau laki-laki itu berapa hasyafahnya dari dakar seperempatnya atau sepertiganya ya diukur ya seperti ukuran umumnya atau ada cuman terputus ya berarti memasukkan dengan ukuran itu hasyafah mewajibkan mandi berarti di situ kalau memang tidak ada hasyafahnya baru dengan ukurannya kalau ada hasyafahnya ada hasyafahnya cuman tidak memasukkan hasyafahnya lihat ya boh seandainya apa dilipat ya dilipat Maaf-maaf ya, dilipat kemaluannya Kemudian dimasukkan, cuman hasyafahnya Tak masuk Di no ya, di no Kemudian dimasukkan, cuman hasyafahnya tak masuk Apa wajibkan mandi? Tidak mojibkan Mandi, kenapa? Tak masuk hasyafahnya kok. Loh, Katanya dengan ukurannya Itu kalau tidak ada hasyafah Kalau ada hasyafah, ya wajib Masuk hasyafahnya Walaupun saat ini dibengkokkan yang masuk lebih Ukurannya daripada hasyafah Ya tetap dia tidak wajib mandi Kenapa? Tak masuk hasyafahnya itu kalau mau dibahas lebih dari itu wah banyak permasalahan yang Tidak pantas dibahas di sini ya. Kalau mau apa? dipelajari ya dilihat kitab mutawatir seperti BI Juri itu dijelaskan terperinci itu masalah ini ya. Tayyib. Walau kaanat min dakaril maktu au min bahimatin Tadi dikatakan masuknya hasyafah ke faraj baik jalan depan ataupun jalan belakang, ya, walaupun tidak ada intizar, walaupun tidak ada intizar, walaupun tidak maaf tidak berdiri masuk itu hasafannya wajib mandi, walaupun tidak keluar mani tetap wajib mandi, walaupun dia lupa, walaupun dia tidur seandainya, walaupun dia terpaksa. Kalau memang hasyafahnya, hasyafahnya sudah masuk ke tempat yang tidak wajib dibasuh ketika isinjak, ya berarti dia wajib mandi. Walaupun dengan ha'il, dengan penghalang, seperti dia pakai penutup, maaf seperti kondom, apa wajib mandi? Tetap wajib mandi, walaupun kasif, walaupun tebal, tetap wajib mandi kalau memang masuk dengan ukuran hasyafah. Itu yang mewajibkan mandi yang kedua, yang ketiga wasali dan yang ketiga daripada yang mewajibkan mandi hai don, itu keluarnya darah head. Aying kita uhu maksudnya wajib mandinya kapan? Aying kita uhu ketika terputusnya darah head. Ketika terputusnya darah head, di situ baru wajib mandi. Apa itu head? Wahua damun, itu satu darah, berarti bukan air bukan susu bukan apapun darah berarti itu haid. Damun yakhruju yang keluar min aksar mar'ah keluar dari paling jauhnya paling ujungnya rahimnya perempuan. Fi augatin mahsusa di waktu-waktu yang khusus. Kalau dikatakan berarti di sini satu darah yang keluar dari rahimnya perempuan. Cuman rahim perempuan itu yang paling jauh. Rahim perempuan itu yang paling jauh. Dan ada waktu-waktunya khusus. Atau ada yang mengartikan dam jibillah yaitu satu darah yang abah e, tapiatnya perempuan keluar itu darah. Dari aksar rahimil mar'ah kalau di untuk memahamkan, ya lita gribil faham, untuk memudahkan faham dari mana sih akswa rahimil mar'ah itu. Paling jauhnya rahimnya perempuan itu ya apa. Kalau gambarannya digambarkan sebagai sebagian kitab mengatakan lau'ad kholat umbubah. Seandainya perempuan itu memasukkan umbubah selang. Vifar jihad, kefar jihad, seandainya ini untuk memudahkan dari mana sih paling jauhnya itu. Lauat halat umbubah, seandainya memasukkan itu selang ke kemaluannya itu perempuan sampai ke dalam. Idahor jadam min dahhilil umbubah. Kalau memang keluar itu darah dari tengah-tengahnya itu selang, berarti itu dari aksorahimil marah. Kalau merembes keluarnya dari samping-sampingnya selang, tak lewat tengahnya, berarti itu bukan dikatakan aksorahimil marah, bukan dikatakan darah het. Itu cuma untuk Memudahkan bukan berarti wajib dimasukkan selang ya nda. Tapi di situ dikatakan dam jibillah, dam tabiatnya perempuan keluar darah. Fi aughatin makhsusa di waktu-waktu yang khusus. Ya, ada waktu-waktunya, nanti ada waktu paling sedikitnya, paling biasanya atau paling banyaknya. Kemudian di situ siapa sih pertama kali? Nanti aja. Wa dan paling sedikitnya Paling sedikitnya had ini disini ini tidak dibahas. Sebetulnya Fahibul Fatul Mu'in ini tidak membahas, sebetulnya kan ada bab khusus. Kalau di kitab-kitab VG itu, had itu ada abuab khusus, ada bab-bab sendiri. Cuman Fatul Mu'in ini tidak. Ya, dia tidak mengarang bab khusus. Ya ini yang dibahas tentang had ya di sini tok ini yang mewajibkan mandi ini. Nanti setelah bab najasa biasanya atau setelah bab tayamum, itu kan ada babul had. Ini, ini tidak dibahas di Fatul Mu'in. Kenapa? Mungkin dikatakan katanya di sini Katanya sahabat ini sahabat Tarsi Mungkin karena sahabat ini Karena sahabat Fatul Mu'in melihat Mereka perempuan itu kurang perhatian Dengan masalah head Kurang membahas masalah head Kemudian mereka itu ada kemungkinan juga meremehkan masalah head Jadi tidak perlu dibahas bis. Ya baik umum tak masukkan kitab Ya mungkin tidak akan dibaca Ada yang mengatakan Ya, alasannya, karena lelaki tak head, ya. karena perempuan tak tanya, la buat apa nak masukkan? Kata Sahibul Fatul Muin. Kalinan nansa ya, lam tasal, warrijab lam yahid. Lelaki tak head, kemudian yang perempuan tak tanya, la buat apa nak masukkan? Kata Sahibul Fatul Muin. Padahal wajib bagi perempuan itu untuk mengetahui daripada urusan head, wajib. Dan wajib belajar apapun yang dia perlukan dalam urusan head atau yang lainnya yang dia dikatakan wajib N. Kalau seandainya suaminya sudah alim, ngerti, ya tidak usah keluar. Cukup wajib bagi suaminya untuk mengajari itu istri. Kalau seandainya suaminya tidak alim, boleh bagi istri untuk keluar, untuk belajar, mempelajari daripada ilmu yang wajib bagi dia. Kalau tidak boleh sama suaminya, suaminya yang mau tanya, Ya, seandainya ada yang diperlukan Suaminya yang tanya, gak usah keluar kamu Aku yang akan tanya Gak berhak itu istri untuk keluar Kalau memang itu suami sigo Dan lego Kalau memang lega dengan apa dengan jawaban Yang ada dari istri Cuman kadang-kadang ada pembahasan Seandainya diimbal pertanyaan Gak akan paham yang ditanya Harus orang yang bersangkutan yang tanya. Karena nanti ada pertanyaan Berlanjut, karena itu Ya, kalau memang harus seperti itu, boleh bagi itu istri untuk keluar. Tak berhak suami untuk melarang. Tak berhak suami untuk melarang. Cuma, yo ya dibarengi. Kalau memang yang ditanya itu ulama yang bukan mahromnya, yo ya dibarengi dengan mahromnya, suaminya atau kakaknya atau adiknya. Tak berhak. Adapun keluar ke tempat-tempat majelis dikir masalan, ya majlis dikir atau ya bukan dikatakan wajib n, bukan wajib n. Apakah boleh keluar itu perempuan? Boleh cuman dengan izin ridho daripada suami. Tak boleh langsung keluar seenaknya Mentang-mentang hadir majelis daker maringunus sainae. Tak tetap harus izin suaminya. Nah itu ada di kitab tarsy. Kemudian di situ dikatakan wa agaluhu paling sedikitnya het wa agalu sinin wa agalu sanatin dan paling sedikitnya tahun untuk perempuan itu untuk keluar darah tis usinin. Sembilan tahun gomariyah Ya ini hijriyah Ai istikmaluha Sini Wa ya. agallusinnihi ya, ya. Paling sedikit apa, Tahunnya itu het Tis usinin Sembilan tahun gomariyah Sembilan tahun gomariyah hijriyah Ai istikmaluha maksudnya Sempurnanya sembilan tahun Jadi kalau sudah sempurna Sembilan tahun masuk ke sepuluh Ah, di situ Paling sedikitnya perempuan untuk uh, Untuk bisa keluar darah Naam In ra'adhu gobla tamamiha ya katanya Kalau memang perempuan itu melihat darah Gobla tamamiha sebelum sempurnanya Sembilan tahun Sebelum sempurnanya sembilan tahun Dia melihat darah Bidu nisita ta'asyari yauman Di bawah enam belas hari Fawahaitun, maka itu dikatakan Hed, ini untuk Menjelaskan masalah tagribia. Jadi paling sedikitnya tahun bagi perempuan untuk keluar darah head itu umur sempurnanya 9 tahun masuk ke 10. Apa persis? Tidak persis. Kalaupun seandainya sem sebelum sempurnanya 9 tahun kurang 10 hari perempuan itu keluar darah, tetap itu darah dikatakan head. Batasnya sampai kapan? Sampai 15 hari. Kalau sebelum 16 hari sempurna 9 tahun keluar darah, bukan dikatakan darah head. Jadi kalau seandainya lebih dari 15 hari kurangnya itu berarti itu bukan dikatakan darah head. Kalau nyambung, sebelum 16 hari cuma nyambung sampai sebelum 10 hari. Ya berarti yang sebelum 5, 16 hari itu yang sebelum 16 hari bukan dikatakan head, setelahnya dikatakan head. Dengan syarat-syaratnya. Kalau memang mencapai 24 jam, ya itu darah baru dikatakan head. Waagalluhu Paling sedikitnya perempuan keluar darah head itu berapa? Yaumun walailatun, satu hari satu malam. Ini ma'al irtisal. Kalau ma'al irtisal berarti satu hari satu malam 24 jam. Keluar terus. Wa'akhtaruhu paling banyaknya batas waktu untuk keluarnya. Darah head, khamsata asyari yauman, 15 hari. Kalau seandainya ada perempuan keluar darah cuma 20 jam saja, kemudian berhenti, berarti bukan dikatakan head. Paling sedikitnya 24 jam. Muthasil atau munfasil? Kalau muthasil berarti satu hari keluar terus itu. Selama 24 jam. Kalau munfasil, keluar berhenti, keluar berhenti, keluar berhenti. Dihitung keluar-keluarnya darah tadi itu. Kalau mencapai 24 jam, berarti itu dikatakan darah head. Kalau ternyata kurang, keluar berhenti. Keluar berhenti sampai 15 hari, berhenti. Dilihat keluarnya itu. Oh ternyata masih kurang dari 24 jam Berarti bukan dikatakan head Wajib digoloi semuanya itu sholat Berarti batasan paling sedikitnya 24 jam Itu baik mutasil, nyambung Atau munfasil, atau terpisah-pisah nah, Yang suci itu yang kan keluar Kemudian berhenti Berhentinya ini apa? Dikatakan dia wajib sholat atau tidak Kemudian eh, apa ini? Apa dihukumi head nantinya Seandainya lebih daripada 20 jam Nah, itu ada gol sahab, ada gol lagap, nanti dibahas. Itu paling banyaknya, akhtaruh khamsata asyari yauman. Ka'agol lituhurin bainal haidloten, sebagaimana 15 hari itu paling sedikitnya suci antara dua heb. Kalau paling banyaknya 15 hari, biasanya kan daurnya, perputarannya perempuan keluar darah heb itu kan 30, satu bulan, 30 hari. Kalau paling banyaknya head 15 hari, berarti sisa dari batas 1 bulan 30 hari itu berapa? 15 hari. Berarti paling sedikitnya suci 15 hari. Apa ada paling batas, batas paling banyaknya suci? Tidak ada. Kadang-kadang ada perempuan tidak head sama sekali. Ya seperti saya Nafatima, saya Nafatima Zahra tidak pernah head sama sekali. Jadi tidak ada batas perempuan tidak eh, head sama, apa tidak suci? Ya batas paling banyaknya suci. Tanya. itu haid ya itu haid uh, apa ini wajib mandi ya wajib mandi ya karena uh, dan haid itu adalah katanya dalam hadis hadatsa'an katabahallahu ala banati adam ini adalah sesuatu yang Allah sudah mewajibkannya ter, uh, terhadap perempuan-perempuan anak Adam ya dan pertama kali dikatakan pertama kali perempuan yang haid itu ada yang mengatakan perempuan Bani Israil cuman ditolak itu pendapat ya dengan hadis yang mana dikatakan perempuan yang pertama kali had itu Hawa, istrinya Nabi Adam. Hawa itu pertama kali yang had. Ya ketika diceritakan di kitab ini, ya ketika itu Hawa uh, kasarat syajaratul hinta. Apa ini mematahkan pohon daripada hinta. Ya gandum. Kemudian sampai mengeluarkan darahnya, bukan darah maksudnya mungkin dadanya keluar. Akhirnya Allah mengatakan kepada Hawa Waizzati Wa Jalali Laud Mian Kama Ad Mai Tihadi Demi keagunganku dan demi kemuliaanku Aku akan membuat kamu berdarah sebagaimana kamu membuat berdarah ini pohon nah, Akhirnya Sejarah itu yang dimaksud di surga itu yang dilarang oleh Allah makan Sejarah Dul Khuldi ya, itu Orang yang mengatakan ya. itu henta Men bukan bukan namanya buah ya tidak ada namanya buah haldi. Cuman mungkin itu orang karena iblis kan mengatakan itu akan membuat kamu kekal way Adam di surga. Nah, dikatakan haldi, bukan namanya buah haldi. Cerita Indonesia kan buah haldi. Seja itu sejarahnya. Sejarah, sejarah, sejarah, sejarah tuluh karena memang iblis waktu itu membayangkan meminum makan ini akan kekal di surga. Sejarahin, wamilkil layabulah. Sejarah tuluh haldi, wamilkil layabulah kata Allah. Di dalam Al-Quran Disebut sejarah tulul khulut Tapi bukan berarti buahnya itu buah khulut Bukan hmm, Karena tipuan daripada Si iblis tadi itu Iblis yang menyatakan sejarah tulul khulut itu hmm. Jadi itu ada khilaf ulama Ada menyatakan itu hintah Ada menyatakan naklah Ada macam-macam Kemudian di situ itu uh, apa ini dikatakan paling sedikitnya paling banyaknya. Wa yahrumu ma yahrumu bil janabah wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Sekarang ke bagi perempuan yang haid, keluar darah haid itu seperti uh, orang yang diharamkan bagi orang yang junub. Wa yahrumu dan haram bihi disebabkan bil haid apa ma yahrumu bil janabah sesuatu yang haram bagi orang yang junub itu sholat, tawaf, mas'ul mushaf, wahamlul mushaf, wa, wa gira'atul quran, wal lubzu fil masjid. Ya, haram seperti yang diharamkan jenabah yaitu sholat, kemudian tawaf, kemudian memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran dengan maksud Al-Quran. Kemudian yang, yang terakhir yang diharamkan oleh jenabah apa? yaitu berdiam diri di masjid atau tarodud mondar-mandir di masjid. ditambahi lagi. Ditambah lagi di sini yaitu apa? Wa mubasyarah ma baina surratiha wa rukbatiha. Diharamkan bagi perempuan yang haid mubasyarah melangsungkan ya antara kulit berarti ma baina surratiha antara pusernya itu perempuan wa rukbatiha dan lututnya itu perempuan. Nah, di sini ulama ada yang mengibaratkan dengan mubasyarah bima baina surra warugba. ada yang mengibaratkan dengan al istimta bima baina surra warugba. Kalau diharamkan mubah syarah bima baynasur rawruba berarti walaupun tidak ada syahwat yang penting antara kulit dengan kulit, antara kulit dengan kulit berarti memegang antara pusernya perempuan dan lut dan lutut antara pusar dan lututnya perempuan itu hukumnya haram kalau memang bila hakilin walau biduni syahwat. Jadi itu daerah terlarang. Ketika perempuan lagi head dilarang untuk memegang bagi suami. Diharamkan untuk memegang antara pusar dan lututnya Jadi haram itu daerah telarang Memegang saja hukumnya haram Walaupun dengan tapas syahwat Memandang boleh Kalau diibaratkan dengan mubah Ada yang mengibaratkan dengan apa? Istimta bersenang-senang Bersenang-senang bimabay nasur roh rukbah Antara pusar dan lutut Berarti bersenang-senang itu tidak harus memegang Walaupun memandang haram berarti hukumnya jika memandang antara pusar dan lututnya perempuan, ketika perempuan itu dalam keadaan had, hukumnya haram kalau memandangnya dengan syahwat. Memegangnya walaupun biha'il, walaupun dengan penghalang, tetap hukumnya haram. Loh, kok ada dua pendapat ini? Ya, Paling banyaknya kitab Ibn Hajar, ghalibu kutubi Ibn Hajar mengibaratkan al-istimta bima bayna surraw rukbah, bersenang-senang antara lutut dan pusar. Kalau di kitab yang lainnya, malah di kitab Toha, Ibn Hajar dia itu uh, lebih memilih pendapat ini, Mubasharoh, Baynasurah, Warukbah, sebagaimana di kitab Tahqiqnya, di kitab Tahqiq. Malah sih di situ lebih uh, lebih ihtiyat. Kalau mau ihtiyat, ya sudah, tak usah dipegang, tak usah dilihat, ya dengan syahwat. Ya, kalau memang itu ada yang mengharamkan. Malak wakilah ada pendapat layah rumu gayrulwat layah tidak haram kalau perempuan di dalam keadaan had, kecuali watek menjimaknya baru haram wakta dan memilih ini pendapat an Nawawi Imam Nawawi fitahgik di kitab tahgik yang khobari Muslim karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim isnau kulasein ilan nikah perbuatlah kamu wajib laki segala sesuatu kecuali nikah, kecuali waduk, kecuali jimak. Jadi apapun yang kamu perbuat, ini kan umum berarti, perbuatlah kamu kepada perempuan kamu, segala sesuatunya kecuali waduk, jimak. Walaupun dalam keadaan head berarti. Nah, ini mulai pendapat ini siapa? Imam Nawawi. Sebagaimana sudah pernah ya, anak, eh, dikasih tahu, ada ibarat di mana di kitab syarahnya eh, Yakutun Nafis, perbedaan antara ikhtiar, dengan iqtimat. Kalau iqtimat iqtamadun Nawawi berarti itu pendapat Imam Nawawi dari madhabnya sendiri. Kalau ikhtarohun Nawawi berarti itu Imam Nawawi memilih pendapat dari Madhab lain yang mana dia anggap itu pendapat kuat. Pendapat itu cocok dengan Imam Nawawi. Itu namanya ikhtiar. Berarti yang muqtamad tetap yang iqtimatnya Syafi'i. Ya, ini ikhtaro Nawawi. Ya seperti siwak Pakai siwak di siang hari ketika bulan Ramadhan, hukumnya makruh. Kalau pakai siwak setelah duhur, cuman Imam Nawawi berpendapat tak makruh. Waktu orang Nawawi, Langyukrah Imam Nawawi memilih pendapat tidak makruh. Nah, itu ikhtiar berarti memilih pendapat dari madzab lain. Kemudian, wa'idangkot tak ada muha. Kalau memang terputus darahnya itu perempuan, halalaha goblal usli, halal bagi itu perempuan sebelum mandi, saumun, puasa. Jadi sebelum perempuan itu mandi, setelah terputusnya darah, boleh bagi dia untuk puasa. Seandainya sahur, waktu sahur dia berhenti. Ini subuh kurang 10 menit, abang subuh kurang 10 menit, dia suci. Apa boleh dia puasa? Boleh. Lo belum mandi, tidak apa-apa. Kalau dia sempat mandi saat itu, ya mandi. Kalau tidak, ya boleh mandinya diakhirkan setelah fajar. Lo apa sah? Sah puasanya, walaupun dia belum mandi. Juga di situ ada pembahasan, kalau di sini cuma somtok yang disebutkan. Atolak. Diharamkan bagi suami ketika istrinya dalam keadaan, hek, men, dalam keadaan head, mentalak istrinya. Haram bagi suami mentalak istrinya yang dalam keadaan head. Haram hukumnya, kenapa? Karena memperpanjang masa iddah Hukumnya haram Kalau sudah terputus darahnya Walaupun belum mandi, boleh bagi suami Untuk mau mentalaknya Kenapa? Karena tidak akan memperpanjang Masa iddahnya Kemudian yang lain, yaitu apa yang diharamkan Bagi perempuan yang head Yaitu mandi dengan niat ibadah Kalau dia dalam keadaan head Niat mandi, ibadah Hukumnya haram Hukumnya haram kecuali mandi-mandi yang diperbolehkan seperti mandi hari raya walaupun ibadah boleh bagi perempuan dalam keadaan haid atau seperti mandi nusuk ibadah haji itu kan banyak kesunahan mandi ketika haji. Nah, ketika dalam perempuan di dalam keadaan haid tetap disunahkan mandi. Nah, itu perkecualian Kemudian yang yang lain yaitu apa? Diharamkan juga bagi perempuan yang dalam keadaan haid yaitu apa? Murur fil masjid in khafat talwisahu. Melewati masjid jika dia khawatir mengotori masjid, dia tidak yakin dengan penutup daripada uh, kemaluannya untuk menutup headnya, ingin melewati masjid apa boleh? Tidak boleh, haram. Kalau takut mengotori masjid, hukumnya haram. Kalau yakin dia tidak bakal netes, tidak bakal mengotori masjid, apa boleh melewati masjid? Boleh, cuman hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu kalau murur. Kalau orang junub kan boleh melewati masjid. Ya murur tidak apa-apa. Melewati satu pintu keluar pintu yang lain. Jadi melewati masjid. In Sebagaimana juga disamakan dengan eh, apa ini melewati masjid kalau takut mengotori masjid karena head. Sama jika dia membawa najis. Melewati masjid apa boleh hukumnya. Kalau takut mengotori masjid hukumnya haram. Bawa sampah melewati masjid daripada muter melewati masjid bawa sampah ada najisnya di sampah itu takut netes di masjidnya hukumnya apa haram kalau khawatir netes tidak harus tidak harus najis ya walaupun bukan najis kalau tarwih masjid juga oh, haram tidak harus najis ya. takut mengotori masjid ya baik itu yang diharamkan bagi perempuan yang yang head kemudian di situ eh, dikatakan haram bagi eh, apa ini perempuan Ketika terputus darahnya halal bagi dia Walaupun sebelum mandi puasa kan itu. Lawatun Tidak boleh mewata menjima istrinya Istrinya sudah terputus hatnya Berhenti hatnya, cuma belum mandi Apa boleh diwata? Tidak boleh, haram Haram bagi suami untuk mewata istrinya Kalau belum mandi Khilafan lima bahasahu al al-allam al-jalal Suyuti rahimahullahu ta'ala berbeda daripada yang membahasnya Imam Suyuti. Imam Suyuti berpendapat ya, membahas bahwa kalau perempuan itu sudah berhenti dari darah headnya walaupun belum mandi boleh mewataknya. Itu pendapat Suyuti. Man bahaya kalau ada perempuan dia apa ini sebelum mandi setelah terputus headnya Cuman belum mandi di waduk bahaya. Katanya di kitab sebagian kitab disebutkan Yurisul Judam. Akan membuat anaknya kena penyakit Judam. Ya ima anaknya, ada kalanya anaknya yang kena penyakit Judam. Atau dirinya yang kena penyakit Judam itu perempuan atau lakiknya. Judam itu penyakit kusta. Penyakit yang memerah pada tubuh, ujung-ujung tubuh biasanya. Kemudian menghitam, kemudian lontrok. Itu penyakit yang menular Penyakit kusta namanya nah, Kalau seandainya sebelum mandi Ada yang mengatakan seperti itu Kalau dalam keadaan het, wah ini minal kabair Termasuk mewata istrinya Dalam keadaan het, minal kabair Termasuk dosa besar Dan kalaupun terjadi Ditakutkan anaknya lahir Dalam keadaan muhannas Muhannas itu banci beneran Yang mempunyai dua alat kelamin Atau satu alat kelamin Tidak menyerupai alat kelamin laki atau perempuan Takut kan seperti itu. Dan. Yahud itu dulu, ya. Yahudi e, kalau istrinya Hed, itu e, ditinggalkan bahkan tidak mau serumah. Tidak mau makan bareng. Tapi kalau Nasorah, had juga didatangi. Nah, Islam tengah-tengah. Dan -tengah. nah, tidak ekstrem seperti Yahud, juga tidak eh, apa namanya? gerage seperti Nasoro. Tengah-tengah boleh bersenang-senang tapi pada batas-batas tertentu dan tidak boleh terjadi watak. kumpul. Nah, fatazul nisaa ah, Fil mahid. Fathul Junisah fil mahid Adam menyatakan mahid itu isim makan, eh, isim zaman di waktu headnya kamu hindari itu perempuan tidak boleh mewate. Adam menyatakan fil mahid itu di farajnya isim makan tempat headnya itu far faraj nah, boleh melakukan apapun kecuali mewate begitu. Nah, jadi tawassut tengah-tengah antara Yahud dan Nasaroh. Gak seperti orang Yahud yang ekstrim meninggalkan istrinya, gak mau serumah. Gak seperti juga orang Nasaroh yang sekalipun had juga didatangi. Sudah pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim Wasaniha tukhulu khasafatin fadjan Yang saya tanyakan Kalau khasafah itu hanya mepet kepada Fardy Apa itu masuk wajib mati atau tidak? Wasaniha tukhulu khasafatin fadjan Yang saya tanyakan saumpama khasaf itu hanya mepet kepada Fardy Apa itu wajib mati juga? Apa? Mepet, masuk mepet yang ya. masuk mepet, ya? Ya, ya. Ya. Hanya menyentuh ya. ah, itu mepet ya, Tadi kan sudah dikatakan tadi Duhulu hasyafatin farjan Memasukkan hasyafah Ke lobang ya, Ke lobang faraj Gubul atau dubur kan itu Itu ke tempat yang tidak wajib Dibasuk ketika istinja. Kalau cuma nempel ya tidak wajib Masuk ke dalam Batin Ketika istinja perempuan kan ketika kencing kan wajib istinja. Nah, bukan ke tempat itu masih dalam lagi. Kalau masuk mas, masukkan ke dalam hasafahnya masuk ke dalam semuanya itu yang tidak wajib masuk ketika istinja baru wajib mandi. Hasafah. Kullaha atau Ba'udul hasafah. Kullaha semua hasafah. Semua hasafahnya kepala penisnya yang sunatan itu masuk ke dalam rahim. Mea. Faraj. Faraj. Ano Ustadz, seumpama ada orang perempuan tiap bulan itu mengeluarkan darah head selama tujuh hari selama tiap bulan itu tujuh hari cuman darahnya itu keluarnya tidak sampai 24 jam itu terjadi selama tiap bulan begitu, bagaimana Ustadz? apa darah tersebut dikatakan darah head atau bukan nggak ada susulan darah setelah itu Berapa tidak lagi keluar lagi tidak ada cuman darahnya itu hitam hmm. e, kental sama berbau busuk ya. di situ gini ya satu hari kemudian enam hari biasanya perempuan atau tujuh hari kemudian lima belas hari paling banyaknya itu istigroh daripada Imam Syafi'i istigroh itu penelitian Imam Syafi'i cuman dikatakan bukan istigroh tam kalau istigraq tam itu bisa jadikan uh, apa ini hukum. Kalau ini istigraqnya Imam Syafi'i istigraq najis. Cuman walaupun istigraq najis ternyata semuanya sepakat sampai hampir dikatakan istigraq tam. Nah, di situ dikatakan di beberapa kitab mengatakan kalau seandainya ada perempuan yu ada berbeda dengan apa yang ada diatur seperti yang ada ini tidak apa kurang daripada 24 jam. Atau lebih daripada e, 15 hari. Perempuan seperti itu, kebiasaannya Apa berarti hukumnya berubah? Tidak. Tidak dikatakan berubah hukumnya. Kenapa? Karena bahsul awalin atam. Karena pembahasan orang-orang yang dahulu itu lebih sempurna daripada sekarang. Cuman kalau seperti itu dihukumnya apa itu perempuan? Berarti tidak dikatakan head berarti itu perempuan. Istihallah berarti ya. terputusnya darah itu ukuran terputusnya darah itu kalau dimasuki kapas keluarnya kapasnya putih tidak ada bercak sama sekali tapi kalau dimasuki kapas ternyata kapasnya masih ada bercak-bercaknya itu berarti masih nyambung jadi mungkin perempuan itu di celananya sudah tidak ada kotor darah tidak keluar celananya sudah tidak kotor tapi dia belum memeriksa dengan kapas tadi sehingga dia menganggap itu terputus. Padahal ketika diperiksa dengan kapas ternyata masih kotor kapasnya itu bukan terputusnya nyambung masih ada head tadi. karena itu harus Mas, uh, diperiksa lagi dengan kapas tadi. Nah yang lain ini ada orang yang uh, head cuman Uh, akal tuhruhnya kurang. Seperti orang khayt, biasanya 6 hari, tapi sebelum 15 hari dia keluar lagi. 6 hari lagi. Sampai 3 kali uh, putaran. 3, 3 bulan. 6 hari, kemudian dapat 14 hari. Itu suci, tapi keluar lagi setelah 14 hari itu. Hmm. 6 hari lagi. Kemudian Bulan berikutnya juga begitu. Apa itu semuanya tidak dinamakan haid? Hmm. Kalau memang tadi kan dikatakan paling sedikitnya satu hari, paling banyaknya 15 hari. Kalau kurang dari satu hari atau melebih 15 hari, atau hide, uh, keluar darahnya itu uh, apa ini, seperti tadi itu surahnya 6 hari. Kemudian sucinya kurang dari 15 hari, berarti perempuan itu dikatakan mustahabah. Perempuan itu dikatakan keluar darah istihhal loh, lo tiga bulan berturut-turut seperti itu ya berarti perempuan itu keluar darah mustahhal Hukumnya mustahhal ya ada babnya sendiri ya panjang dilihat perempuan tadi itu tunggutadaa atau motada kemudian mumayiza yang, atau kayumayiza. Semua ya, ya, istihhal itu yang darah pertama atau darah kedua. Semuanya, semuanya darah. Kalau dikatakan mustahhal perempuan dikatakan mustahhal itu seanunya keluar darah 17 hari langsung, 17 hari keluar terus perempuan ini dikatakan keluar darah istihadlo hukumnya gimana? hukumnya ya nanti ada tujuh pembagian, ada tujuh pembagian bukan berarti setelah 15 hari itu yang mustahil loh bukan, mulai awal sampai akhir itu 17 hari itu perempuan itu dikatakan keluar darah istihadlo, terus apa hukumnya? dilihat kalau emang dia ngubtadiaa, ah, dia baru pertama kali ngelihat darah Baru ke, baru pertama kali head, keluar darah, 17 hari, berarti diambil satu hari saja, perempuan itu head, sisanya suci. Kalau dia mempunyai kebiasaan sebelumnya, dia headnya 6 hari, di awal bulan, mulai tanggal 1 sampai 6. Headnya seperti itu, kemudian dia suci, kemudian bulan berikutnya, keluar darah melebih 15 hari. Berarti diambil dari kebiasaannya dia, kalau diambil dari kebiasaan Ya, diambil kebiasaannya dia yaitu berapa 6 hari berarti bulan berikutnya headnya 6 hari selebihnya suci Loh keluar darah ya apa ya seperti orang salisulbol kalau mau sholat ditutup kemaluannya dibersihkan dulu kemudian diperba apa e, disumbat atau mengatakan tidak wajib disumbat cuma diperban saja kemudian langsung mudik kemudian langsung sholat ada-ada hukumnya seperti salisulbol semuanya dihukumi mustahad. Mustahad. Hari ini masa suci yang luar. Eh oh, masa masa suci oh yeah, yeah. Masa yang kurang. 6 hari kemudian 14 hari suci kemudian Darah. Oh itu diambil dari darah itu yang menyempurnakan untuk untuk suci ya. Yeah. Maaf. Jadi kalau seannya dia 6 hari keluar darah. Kemudian 14 hari suci kan gitu kemudian keluar darah lagi. Dari darah yang berikutnya ini diambil beberapa hari untuk menyempurnakan yang suci itu. Kalau emang 14 hari diambil 1 hari suci, kemudian sisanya head. Sisanya head. Lagi seperti itu, ya sama. Berarti headnya 6 hari, kemudian sucinya 14 hari diambil dari darah itu 1 hari, berarti 15 hari. Setelah yang bulan berikutnya kan 6 hari keluar. Berarti 5 hari head, bulan berikutnya berarti diambil lagi kan itu. Berarti diambil dari yang darah itu untuk menyempurnakan suci-nya. Ya, maaf. Haid yang pertama. Ya darah yang pertama adalah 6 hari. 6 hari itu head. head. Kemudian 14 hari situ. 14 saja. hari kan? 6 hari keluar lagi kan? Nah, berarti terhitung headnya berapa hari? 14 hari ditambah haid-nya. Nah, itu 1 hari. berarti 15 nah, hari. 5 hari. Tiga hari, hari, hari aja head. Ya. Berarti satu hari pertamanya itu berarti masa suci. Hmm. Berarti maksud semasa suci. Nah, terus uh, setelah itu 14 hari head uh, lagi terus begitu juga. Terus itu dikatakan imroa alaih alaih bagi atu Itu perempuan ada bagi dia apa sisa dari masa suci. Terlebih Hmm Oh, ada yang lain Ada satu kejadian Imam Abu Hanifa Lagi tengah-tengah ngajar Satu orang perempuan Ada perlu penting Sama Imam Abu Hanifa Dilihat Imam Abu Hanifa Lagi tengah-tengah ngajar Banyak orang-orang laki Yang haji tidak berani Menanyakan sesuatu Tapi harus ditanyakan saat itu Dan harus ada jawabannya Akhirnya dia ke pasar Beli apel Apel yang ada warna merah Ada warna kuning Apel apa itu Karena ada Apel itu ada merah semuanya Ada warna merah dan kuningnya itu apa, Apel apa itu Hah? Mana lagi Mana lagi mungkin ya itu perempuan Manggil satu anak Eh Sampaikan sama Bu Hanifah Ini pertanyaannya Minta jawabannya Ini pertanyaannya Minta jawaban Jawabannya Anak kecil tadi itu datang gak Bu Hanifah Ada perempuan mau Ada di luar Nunggu jawabannya Ini pertanyaannya Bapak Hanifah merundung sebentar, minta diambilkan apa namanya, pisau. Buahkan pisau, dibelah itu apalah. Sampaikan sama perempuan, ini jawabannya. wes Keluar itu anak, katanya Bapak Hanifah, ini jawabannya. Oh iya, terima kasih, faham. Apa ini? Ini ceritanya perempuan ini, head, kembali. Dia bingung, kalau kuning itu suci apa enggak? Gitu. Paham ya? Bawa apel ini. Ada merah, ada ku kuningnya ini. Ini kasihkan sama Bu Hanifa, ini pertanyaannya. Tunggu jawabannya, apakah ini halal apa enggak ini gitu. Dibuka sama Bu Hanifa, dalamnya apa lah Pak? Putih. Ini jawabannya. Kalau sudah gini bersih berarti. Eh, kalau kuning itu bersih apa enggak gitu. Jawabannya dibuka, dibelah, dalamnya apa? Jika kalau sudah putih, berarti ber sama-sama si, cerdasnya. Kalau inti dikasih pertanyaan itu kasih apa? Inti ukul lah pernah. Dah bertanya <tuh>. yang lain yang ada. Fadz. Pakai mik, pakai mik. Muka sulam sih. Tadi ada jelas. Soalan. Tadi ada penjelasan tentang kaulnya Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi mengatakan muhtamat berarti dari madhab Imam Syafi'i. Kalau muhtad dari madhab Imam lain. Pertanyaannya. Mana yang lebih baik diikuti antara muhtamad dan yang besar? Ya muhtamad ya muhtamad kalau mengingat kita madhabnya imam imam syafi'i berarti yang diambil ya muhtamadnya imam syafi'i walaupun imam nawawi memilih pendapat ya kalau imam nawawi lebih memilih pendapat itu berarti apa kita boleh mengikutinya kalau kita mengikuti imam nawawi tidak tidak apa apa cuman lebih baik ya lebih baik mengikuti madhab sendiri sudah dipilih sekalipun dipilih Imam Nawawi karena Imam yang lainnya juga banyak memilih daripada madhabnya Imam Syafi'i sendiri.